Assalamualaikum saudara lon berita pagi edisi hari ini Kamis 24 Januari 2019 dibacakan Ilham Pemko Sabang dan UNICEF bahas tanning. tetapkan 4 tersangka kejati Aceh usul hentikan kasus alkes RS UZA. di tanah Jamboae semburkan lumpur setinggi 10 meter.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 Sekderalon Pemerintah Kota Sabang bersama UNICEF, organisasi PBB yang fokus terhadap anak-anak dunia, menggelar pertemuan awal kemitraan di Aula Bappeda Kota Sabang. Kegiatan yang dibuka Walikota Sabang Nazaruddin membahas pengentasan masalah malnutrisi ibu dan anak serta stunting tahun 2019-2020. Dalam sambutannya, Walikota Sabang menyampaikan terima kasih kepada UNICEF yang menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan generasi penerus tanpa stunting di Kota Sabang. Ia juga meminta kepada seluruh warga Sabang untuk mendukung program tersebut dengan berkolaborasi dalam penanganan malnutrisi di kota Sabang. Sebab menurutnya malnutrisi dan stunning merupakan persoalan krusial yang membutuhkan kerja keras semua pihak, mulai dari SKPD, pemerintah gampung, LSM, dan masyarakat. Sederalun kabar mewujudkan datang dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Kepala Kejati Aceh, Irdam, menegaskan setelah mengusulkan penghentian kasus pengadaan alat kesehatan atau Alkes Citi Scan dan kardiologi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh tahun anggaran 2008 dengan kerugian 15,3 miliar lebih ke Jaksa Agung. Informasi itu disampaikan selesai acara serah terima jabatan Wakil Kepala Kejati Aceh dari Arif kepada Muhammad Yusuf dan peresmian kantin kejujuran Kejati Aceh di kantor itu. Alasan Kejati mengusulkan kasus itu dihentikan karena para tersangka telah mengembalikan semua kerugian negara yang totalnya mencapai 15,3 miliar rupiah. Menurut Irdam, pihaknya tidak menemukan pelanggaran pidana dalam kasus itu, melainkan hanya kesalahan administrasi. Seperti diketahui, kasus pengadaan alat kesehatan CT scan dan kardiologi di RSUZA telah lama ditangani Kejati. Bahkan penyidik Kejati telah menetapkan empat tersangka. Yaitu mantan Direktur RSUZA Dr. Taufik Madi SPOG Dan mantan Kepala Bagian Sublayanan dan Program RSUZA Tony sebagai tersangka pada 1 Juli 2014 Dua tersangka lain baru ditetapkan pada Oktober 2018 Yaitu Ketua dan Sekretaris Pelelangan Proyek saat itu SU dan M Serta rekanan dari CV Mutiara Indah berinisial B Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia Serambi FM, FM. Syederalun, semburan air bercampur lumpur terjadi di sebuah kebun cabai di kawasan desa Tanjung Menye, kecamatan Jambo Ae Aceh Utara pada Rabu 23 Januari sekitar pukul 10 pagi. Abdul Rafar, warga Tanah Jambu Ae, benar mengatakan kabar terkait semburan tersebut. Ketinggian semburan lumpur mencapai 10 meter. Camat Tanah Jambu Ae, Hanif, kepada Seram BFF mengatakan sudah mendapat informasi dan saat itu berada di lokasi. 100 seratusan mahasiswa Universitas Gunung Loser, Kuta Cane yang berunjuk rasa menduduki kantor Bupati Agara terkait lumpuhnya perkuliahan di kampus itu. Pendudukan kantor Bupati tersebut dilakukan setelah mahasiswa menolak dimediasikan untuk ketemu Bupati Raidin yang diwakili 10 orang demonstran. Sebelumnya, dalam berunjuk rasa di kantor Bupati Agara tersebut, mahasiswa sempat ricuh. Demonstran terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan satpol PP. Saudara Loon Ketua Pembina Tim Pengacara Muslim Mahendra Data menyatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir harus bebas dari lapas Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mahendra Data mengatakan pembebasan Abu Bakar Basir murni masalah hukum bukan masalah politik. Sementara itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Sopiana menyatakan masih menunggu konfirmasi pimpinan terkait pembebasan Abu Bakar Basir. Sopiana belum memastikan informasi lebih jauh apakah Basir bebas hari ini. Meski begitu, ia mengakui pihak keluarga pengasuh pondok pesantren al Mukmin Ngeruki Sukoharjo itu sudah mengunjungi lapas Gunung Sindur. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 24 Januari 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30.